keraikum Sudarlo berita malam medisi hari ini Minggu 29 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah stok hewan aman Sumatera Utara fokus benahi teknis penyembelihan mahasiswi dihentikan diduga terkait pindah agama kadisdik di Ombudsman Aceh Utara mendadak di Malaysia H Sudirman kembali bantu upaya pemulangan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 Dalun pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan aman stok hewan kurban jelang Idul Adha 1439 Hijriah. Fokus pemerintah saat ini pada pembendahan teknis penyembelihan sebagai upaya menjaga kehalalan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Hanpang Ternak Sumatera Utara Dahler menyebut ketersediaan sapi potong saat ini sebanyak 136.197 ekor. Kerbau 36.433 ekor, kambing 908.880 ekor, dan domba 705.559 ekor. Jumlah ini sudah melebihi kebutuhan tahun lalu yakni sapi potong 32.000 ekor, kerbau 659 ekor, kambing 14.335 ekor, dan domba 22.252 ekor. Saat ini Pemprov Sumatera Utara fokus membenahi teknis pemotongan hewan kurban baik secara syariah maupun kesehatan hewan yang akan disembelih Darlun Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menjadwalkan memintai keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun terkait kebijakan penghentian seluruh beasiswa urusan daerah atau BUD kepada seorang mahasiswi ART. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengatakan ART merupakan peserta BUD dari Pemkap Simalungun di Institut Pertanian Bogor. Kasus ini menurutnya sangat sensitif karena orang tua ART L warga desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun ketika itu melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI mengaitkannya dengan isu SARA. Ada dugaan penghentian bantuan berbau SARA karena ART pindah agama. Kasus ini sangat sensitif. ART pindah agama dengan menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Penghentian BUD ART sebagai peserta program BUD Pemkap Simalungun di IPB disampaikan melalui Surat Dinas Pendidikan Simalungun selaku penanggung jawab program BUD Pemkap Simalungun pada September 2016. Zdravljeni, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, gospod, asal Aceh, kembali membantu upaya pemulangan Salahuddin Ishaq asal Cot gospod, kecamatan gospod, gospod, Utara yang mengalami sakit aneh. Pemuda yang belum setahun bekerja di pabrik gospod, atau furniture di wilayah Selangor, Malaysia tiba-tiba mengalami lumpuh mendadak. Informasi yang diperoleh dari Hasudirman, kondisi Salahuddin pertama kali disampaikan oleh Tengku Mustafa atau Adun Jelas, salah satu pemeran film Pangbre. Saat dia, janda tiga anak asal desa Aluawi, kecamatan Muara Dua Loksmawai menangis saat mengadukan persoalan anaknya yang diketahui keberadaannya setelah ditangkap di Malaysia. Kemudian Hasudirman berkomunikasi dengan Abu Sabah dari Kana Group, salah satu organisasi komunitas warga Aceh di Malaysia. Hasil komunikasi dengan Abu Sabah diketahui biaya pemulangan lebih tinggi dari sebelumnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seran BFFM. Sedarlun Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang menggelar tes baca Al-Quran untuk para bakal calon legislatif. Ini merupakan pengganti yang gugur tes uji mampu baca Al-Quran beberapa waktu lalu di halaman kantor KIP Aceh Tamiyang. Sekretaris Kip Aceh Tamiang Aditya Purnama mengatakan bacalik yang diuji mampu baca Al-Quran merupakan bacalik pengganti yang tidak lulus uji mampu baca Al-Quran sebelumnya maupun yang tidak hadir saat uji kemampuan baca Al-Quran. Jumlah bacalik pengganti sebanyak 31 orang dari 15 partai politik. Ini merupakan syarat bagi bacalik untuk ditetapkan sebagai calik yang ikut pada pilek 2019 Untuk menguji baca al-Lekib like, Aceh Tamiang menggandeng tiga instansi keagamaan sebagai tim penilai dalam uji baca Al-Quran. Ketiga lembaga ini lembaga pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, Majelis Ulama Permusyawaratan atau MPU, dan Kantor Kementerian Agama atau kan Kankemenak Aceh Tamiang. Sudarlun sejumlah mantan kombatan dan tokoh utama GAM di Aceh dan Swedia menggelar pertemuan di Hotel Depade Sabtu malam. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu antara lain jurubicara GAM di Swedia, Bahtiar Abdullah, Ketua dan Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh, KPA Muzakir Manaf dan Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Selain itu, M. Nur Juli dan Munawar Liza Zainal selaku mantan anggota tim perunding GAM di Helsinki dan anggota tim perunding GAM Semasa Coha, Amni bin Ahmad Marzuki. Munawar Liza yang dihubungi mengungkapkan, Pertemuan itu merupakan pertemuan silaturahmi tokoh GAM untuk penguatan perdamaian di Aceh. Jarlun korban tewas akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada minggu pagi bertambah menjadi 14 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak terparah dari gempa di Kabupaten Lombok Timur. Selain korban jiwa, ada 162 korban luka-luka dan kerusakan rumah mencapai 1.000 unit, baik rusak berat, sedang, dan ringan. Dari data BNPB, 10 orang yang tewas berasal dari Kabupaten Lombok Timur, sementara 4 korban tewas sisanya di Kabupaten Lombok Utara. Sementara sejumlah korban yang mengalami luka-luka diantaranya dirawat di Puskesmas Senaru, Postus Sambi Kelen, RSUD Tanjung, dan Puskesmas Anyar. Terkait kerusakan rumah dari data sementara terdapat 41 unit rumah rusak berat, 74 unit rusak sedang dan 148 unit rusak ringan dengan 6.237 keluarga terdampak gempa. Sejumlah <Susuk> ratusan pendaki Gunung Rinjani diperkirakan masih terjebak di sekitar Danau Segara Anak akibat gempa 6,4 skala Richter yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa Minggu pagi. Kepala Sarma Taram Lombok I Nyoman Sida mengatakan saat ini terdata 266 orang masih terjebak di Gunung Rinjani. Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak masih ada sekitar 266 orang yang belum turun dari Rinjani dari 826 yang mendaki. Seorang pendaki yang berhasil keluar dari Gunung Rinjani minggu sore USPI menyatakan bahwa ratusan pendaki tersebut masih belum bisa keluar dari gunung. dari Newsroom Serambi Seram Bitanjung berita malam medisi Minggu 29 Juli 2018 berita pagi Serambi FM, saya dengkan kembali pukul 7.00 waktuktu in Indonesia Barat berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet trip beli.seramfm.com politik Twitter at Seram Bfm sudah dulu